Mitra bisnis, keterlaluan, mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan kehancuran jalan sepanjang Pantura dan Selatan Jawa serta kemacetan yang diakibatkannya. Kehancuran jalan juga terjadi di lintas Sumatera dan Kalimantan, tidak terhitung kerugian waktu dan ekonomi di jalur yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. Kita semestinya dapat belajar dari China yang serius membangun jalannya sehingga dapat digunakan selama 10 tahun, bukan setiap tahun selalu rusak. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Utama Merapi Karya, Darman Syarif Pak Darman, apa komentar Anda? Nah, ini yang kita sayangkan sekali, dan kita sudah pernah memberi, memberikan usaha ganda itu, Bu.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 mobil sudah dibikin sedemikian bagus-bagus ya dengan kekuatan yang bisa mengakut sampai 30 ton lebih itu tapi izinnya cuman bisa cuma 24 dibatasi kenapa karena eh uh, kualitas jalan katanya Ya kan, apa salahnya kualitas ini ditingkatkan? Jangan kita terhalang oleh itu. Bila kualitas jalan ditingkatkan, tentunya merupakan investasi yang cukup besar, Pak. Investasi memang yang masalah investasinya cukup tinggi, tapi kita sekali investasi itu dampaknya cukup sampai sampai nya kapannya cukup bagus sehingga apa namanya masalah jalan ini bisa teratasi cepat. Tapi kalau hanya kualitas jalan sekarang ini itu itu juga yang diperlankan, ini akibatnya beginilah. Mobil itu nggak bisa dikontrol lagi. Ya, kalau ngomong ya, matanya kendaraan itu bisa membawa 30 ton lebih. maka dibatasi. Karena akibat masalah jalan, kualitas jalan. Maksudnya jalan memang yang ditingkatkan. Atau kalau nggak, stop aja itu mobil. Jangan jangan boleh mobil yang besar-besar dijual di, di Indonesia. Aja. Menurut Anda, bagaimana perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan di Sumatera? Saya melihat sekarang memang berita tidak tidak serius, khusus untuk di Sumatera. Kalau kita dilihat di, di Pulau Jawa itu bertambah terus tuh, jalan tol itu, itu kelas satu itu semuanya. Apa di Sumatera? Bikin kek untuk seluruh Sumatera ini yang kelas satu semuanya. Demikian Darman Syarif, saya Dinda Natasha.